Oke kali ini langsung saja sebuah tembang kedua spesial buat keluarga besar. Oh, Juga ada S&P dan... Ma So Terima mas GMC Community GMC luar biasa